Karji itu penuh perasaan loh Mas Dan Subhanallah Mas Karji barokallah terima kasih terima kasih iya. Alhamdulillah ya Allah sayang Iya ya ini yang datengin kita ini mm -hmm. seorang big boss, big boss punya beberapa toko mas uh -huh. salah satunya di sini iya. di kediamannya oh. ini ya toko mas jago, jago. Aha, oh, yang iya. dimiliki oleh bos Taufik Waduh luar biasa Juga bos putri Ceng ririn, ya. ya Semoga semakin dilancarkan Rizki atas ridho dari Allah amin, amin, Dan ya. yang utama Senantiasa diberkahi Betul Berkah itu, yang itu artinya cukup ya.